السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى Wa ahli siduki wal wafa Amma ba'du Yang mulia Para ulama Para kiai Para asatiz dan asatizah Yang saya hormati para tokoh masyarakat Bapak kepala desa Bapak ketua MUI Bapak Ketua Banser Kabupaten Cirebon Al-Ustadz Haji Ujang Bustaumi Panitia Peringatan Maulid Dan DKM Masjid at Taubah, Ibu-ibu dan bapak-bapak Saudara-saudara kaum muslimin Yang berbahagia Alhamdulillah berkat izin dari Allah Malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang tidak kehujanan. Allah menciptakan manusia bersuku dan berbangsa agar mereka bisa hidup berdampingan rukun aman nyaman dan tentram. Iya bu, iya bu, apaan? So tahu. Untuk bisa berdampingan, agama Islam memberikan tuntunan yaitu tasamu. yang dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan istilah toleransi Apa toleransi menurut Islam? adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan dengan sesama manusia sesuai dengan syariat agama paling tidak ada dua jenis toleransi pertama toleransi umat seagama kita nih, sesama umat islam harus ada toleransi sesama umat islam sal harus saling menghargai menghormati Dan menyayangi walaupun berbeda pendapat. Jangan cuma karena perbedaan pendapat lalu sesama umat Islam malah saling mencurigai. Yang suka Maulid dicap NU, yang nggak pakai subuhnya nggak pakai kunut, distempel Muhammadiyah. Sudahlah kita ini umat Islam jangan terlalu mempertajam perbedaan yang sifatnya khilafiyah Yang suka maulid, bagus, teruskan Yang nggak suka maulid, juga nggak apa-apa, tapi diam saja ya. Nuhun maaf ada iklan sampai mana saya tadi pidatonya tuh ah yang suka maulid bagus terus kan yang nggak suka maulid nggak apa-apa tapi diam saja yang subuhnya pakai kunut bagus ya gak pakai kunut Juga bagus yang gak bagus Yang subuhnya gak sembahyang Betul? <gülüyor> Kalau perbedaan Hanya sifatnya Amaliah Ayo kita kembali ke prinsip dasar Lana amaluna Walakum amalukum Saya akan mengamalkan Amalan yang saya yakini benarnya Tuhan silakan amalan amalkan yang tuan yakini benarnya tetapi kita sesama muslim harus saling menyayangi bukan malah mencurigai jelas jelas boleh kita berbeda pendapat boleh selama perbedaan itu tidak menyangkut hal yang sifatnya usul yang Usul itu diantaranya Al-Qur'an ini enggak boleh umat islam berbeda pendapat Usul ngaku beriman kepada Allah tapi ada kitab suci selain Al-Qur'an ini menyesatkan harus kita tentang jelas-jelas yang kedua bagian dari Usul Kabah sebagai arah kiblat, ngaku percaya kepada Allah, tapi sholatnya madep ngidul, atau pergi hajinya ke Linggarjati, ini nggak boleh karena ini melecehkan. Selama perbedaan tidak menyangkut hal yang sifatnya usul. Ayo kita menghormati Saling menyayangi Bukan malah saling mencurigai Berbeda Tadi saya katakan Boleh, boleh berbeda Yang tidak boleh Kalau berbeda Menyebabkan kita jadi bermusuhan Apalagi sampai Tujuh turunan Gara-gara Pilihan kadesnya beda Plotot-plototan lalu ngajakin cucunya untuk musuhan ada enggak orang windu haji yang kayak gitu nih yang mana orangnya nih berbeda boleh, boleh tapi jangan perbedaan menyebabkan kita permusuhan Kita kembali ke prinsip dasar bahwa kita sesama muslim harus saling menguatkan Saudara Kalau kita yang berbeda-beda ini kumpul jadi satu Maka akan lahir kekuatan yang luar biasa Ilustrasi gampang begini nih Tembok Itu kuat dan kokoh Kalau semua unsur yang ada di dalamnya bergabung Tembok itu terdiri dari unsur-unsur yang berbeda Ada air Ada semen Ada pasir Ada besi Ada batu bata. Semua unsurnya berbeda Betul? kalau mereka unsur yang berbeda berdiri sendiri-sendiri saya yakin tidak akan punya kekuatan apa-apa batu bata berdiri sendiri gampang dirobohkan angin besi berdiri sendiri diambil orang air yang enggak bisa dia berdiri sendiri, ecret-ecretan. Tapi kalau semua unsur yang berbeda gabung jadi satu, diraci, diramuk, dan diaduk, maka akan jadilah tembok yang punya kekuatan luar biasa. Lihat tembok tuh, jangankan ditiup angin, pala kejedot bisa bongkar pala kita. Betul? Begitulah kita umat Islam ini Kalau kita bisa memanage perbedaan-perbedaan yang ada di tengah kita Maka akan lahir kekuatan yang luar biasa Sebab itu sesama muslim harus saling menunjang Harus saling menopang dan harus saling menguatkan Muslim yang satu dengan yang lain itu ibarat keluarga besar Malam ini saya hadir di Desa Windu Haji ditemani dengan salah seorang anak dan istri saya. Saya enggak merasa sebagai tamu hadir di sini. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Kita nih muslim keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya Saya adalah saudara Saudara adalah saya Di hatiku ada kamu Asik Toleransi antar umat seagama sesama kita umat Islam harus saling menguatkan Ibu Bapak saya kembali sesama kita umat Islam harus saling menguatkan Ayo saya ajak hitung-hitungan Satu ditambah satu sama dengan Itu angka matematik hasilnya pasti Tapi kalau saya rubah jadi angka sosial, hasilnya aneh. Satu orang takut, ditambah satu orang takut, sama dengan dua orang, setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Sekarang ditambah lagi dengan satu orang takut. Satu orang takut, ditambah satu orang takut, ditambah satu orang takut, sama dengan tiga orang berani Kenapa berani? Karena sudah bertiga Tadi takut, kalau sendirian Tapi kalau ada tiga orang penakut, kumpul jadi satu, lama-lama kan berani juga Betul? Begitulah kita umat Islam Windu Haji ini kita yang dikucilkan kita yang dipinggirkan kita yang ditinggalkan kita yang dilecehkan tapi kalau kita semua mau rukun kompak dan bersatu tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan di desa kita jelas jelas rukun saling menyayangi tapi kalau rukunnya Yang satu jelek-jelekin yang lain Ini rukun seperti rukunnya belangko Belangkon Tahu belangkon Rata di depan, di belakang ngepelin Kalau rukunnya yang satu jelekin yang lain Yang satu menghina yang lain ah saya ajak hitung-hitungan lagi Satu ekor ayam Ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang Kemana ayamnya dimakan musang Begitulah kita umat islam windu haji ini Kalau sesama kita main plotot-plototan Sesama kita main tawur-tauran orang di luar desa kita akan mengambil manfaat dari kekisruhan diantara kita bersama jelas jelas ayo kita harus saling menghormati harus saling menghargai dan harus saling menyayangi rukun kompak dan bersatu nih masjid at-taubah yang kita cintai ini masjid kita bersama Rukun kita untuk memakmurkan masjid kita Bu Bu Rukun kita memakmurkan masjid kita Dengan apa? Yang wajib sajalah salat berjamaah Itu namanya memakmurkan masjid kita Selama ini Kita dalam memakmurkan masjid Sering kalah oleh orang Kristen memakmurkan gereja Ini otokritik buat kita umat islam nih Kenapa kita sering kalah? Karena kita sendiri sembrono Tidak mau menjaga kenyamanan masjid Kita tidak rukun Kita tidak kompak Dan kita tidak bersatu Apa buktinya? Masjid Kurang menjaga kenyamanannya Apa saja yang ketinggalan di masjid Pasti hilang Betul? Jam dinding Hilang Son masjid Hilang Kotak amal Hilang masjid jadi enggak nyaman kenapa kita kurang rukun tidak mau menjaga kenyamanan yowel lihat di gereja tuh nyamannya luar biasa apa buktinya piano enggak pernah hilang kita di masjid jangankan piano sendal butut masih diambil orang betul Sebab itu masjid kurang nyaman. Kenapa kita umat Islam kurang rukun memakmurkan masjid? Konon katanya ya di masjid itu cuma dua yang gak bakalan hilang tuh. Pertama beduk. Nih beduk nggak bakalan hilang dia. Biar malam takbiran dibawa ngiter sama bocah. Mau subuh beduk sudah balik lagi ke tempatnya tuh. Yang kedua yang nggak bakalan hilang katanya keranda jenazah. Hmm, jangan coba-coba diambil kesurupan loh. Sebab itu ayo kita rukun dalam memakmurkan masjid kita. Tadi DKM berbisik kepada saya. Pak Ustadz minta tolong bantuan donatur Bahwa tempat wudhu dan MCK masjid masih kurang memadai Mudah-mudahan setelah memperingati maulid Ibu bapak atau donatur tergerak hatinya Karena tempat air wudhu kita masih kurang memadai Tempat pengambilan air wudhu dan MCK masih sangat kurang Ini minta tolong Pak Kepala Desa dan Ketua DKM Masjid serta para anggotanya diusahakan supaya tahun berikutnya tempat wudhu kita dan MCK kalau lagi ada acara-acara seperti ini bisa memadai jamaah-jamaah kita. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memakmurkan masjid. Saya bangga dan terharu Ini desa kita namanya desa Windu Haji ya Tadi dibisikin saya sama tokoh masyarakat Ustadz Kalau soal memakmurkan masjid, salat berjamaah Warga desa Windu Haji sehingga gak usah khawatir Ustad warga sini si salat berjamaahnya rajin-rajin Uh, apalagi kalau subuh berjamaah Masjid At-Taubah penuh sampai keluar-luar hmm, nggak ada yang di dalam Ayo Mulai malam ini kita tunjukkan Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Perbedaan yang sifatnya khilafiyah sudah tidak lagi harus kita pertajam Makmurkan masjid dengan rasa saling sayang, hormat dan menghargai diantara kita Walaupun berbeda pendapat, jangan menyebabkan kita harus saling bertolak belakang Hormati, hargai dan harus ada saling menyayangi Kata Imam Ghazali, Eh umat islam, Kalian harus seperti dua tangan ini, Walaupun berbeda, Tapi saling menyayangi, Walaupun berbeda, Tapi harus saling menutupi, Lihat, Dua tangan kita kanan sama kiri, Beda apa tidak? Beda, Tapi saling menyayangi, Apa buktinya? Lihat. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri nggak perlu diundang. Datang garukin tangan yang kanan. Betul? Walaupun berbeda, saling menyayangi. Kalau tangan kiri yang gatal, tangan kanan nggak perlu dikasih tahu. Datang garukin tangan yang kiri. Kalau dua-duanya gatal, dua-duanya main garuk-garukan Enak apa enggak? Begitulah, walaupun berbeda pendapat, tapi harus saling menyayangi Artinya apa? Kalau ada tetangganya sakit, datang jengukin Enggak usah tanya partainya apa, beleguk <tipas> Jelas? Jelas Walaupun berbeda, harus saling menyayangi. Selama itu tidak menyangkut hal yang sifatnya usul. Tangan kanan, kerjaannya bagus-bagus. Salaman, tangan kanan. Tanda tangan, tangan kanan. Ambil kue, tangan kanan. Hitung uang, tangan kanan. Kiri nggak pernah protes. Tahu diri. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan Saudara bisa lihat, walaupun berbeda tapi saling menyayangi Apa kata tangan kanan, kiri kamu sabar saja Walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam Kan kamu juga yang pakai Betul? Betul Artinya apa? Yang kaya bantu yang miskin. Yang alim ajarkan yang awam. Kalau sudah jadi pejabat, lindungi rakyat, bukan malah menjual dan memeras rakyat. Yang tua harus sayang dengan yang muda. Yang muda harus hormat sama yang tua. Begitulah kita diajarkan dalam Islam toleransi umat seagama walaupun berbeda tapi harus tetap saling menyayangi karena kita bagian keluarga besar yang disebut dengan umat Islam. Jelas? Satu, toleransi umat seagama. Yang kedua, toleransi antar umat Beragama Kita orang Islam dengan non-Islam Agama punya prinsip toleransi kepada orang lain agama Apa prinsip Islam? Pertama La'ikrohafiddin Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam Selama ini orang-orang Barat menggambarkan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan, dengan teror, dengan peperangan adalah sebuah dusta yang sangat besar. Kenapa? Islam sendiri tidak memaksakan ajarannya kepada orang lain agama. La ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Saudara mau beriman kepada Allah silakan Saudara tidak mau beriman kepada Allah juga Silahkan Buat mereka orang yang lain agama Tapi kalau sudah menganut agama Islam Maka la ikroha fiddin ini Sudah tidak berlaku Sama juga begini Saudara mau main ke rumah saya boleh. Enggak main ke rumah saya juga enggak apa-apa. Itulah ikraha tuh. Saudara mau mampir silakan, enggak mampir juga enggak apa-apa. La Tapi ketika saudara memutuskan untuk mampir ke rumah saya maka saudara harus ikut apa yang ada dalam peraturan rumah saya ngaku orang Islam disuruh sholat eh la ikro hafiddin ya pala lubu menyan ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati la ikro hafiddin buat mereka lain agama Jelas ini Yang kedua Prinsip Islam terhadap toleransi umat lain agama Prinsipnya adalah soal keadilan Keadilan dalam Islam adalah universal Keadilan harus berpijak pada nilai kebenaran Kalau hukum berpijak pada nilai-nilai kebenaran maka akan lahirlah suasana keadilan hukum sifatnya universal bukan milik pribadi bukan milik golongan bukan pula milik kelompok maka dalam islam hukum bukan milik pribadi golongan maupun agama tapi hukum Adalah milik bersama yang harus ditegakkan berdasarkan nilai-nilai kebenaran Saudara Dalam Islam Hukum itu jadi panglima Di atas nilai-nilai kebenaran maka dia mencakup universal Tidak peduli agama Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani, Konghucu menganutnya berdirinya di atas nilai-nilai kebenaran bahkan dalam satu riwayat orang Yahudi pernah perkaranya dimenangkan dalam pengadilan Islam masya Allah Yahudi perkaranya pernah dimenangkan dalam pengadilan Islam neh hukum dalam agama kita sifatnya universal Lintas sektoral, bahkan lintas agama Di zaman Amar bin As jadi gubernur Mesir Bu, Bu, ibu tahu Mesir Tahu Mesir, pertigaan Cilimus lurus saja itu Tahu, tahu, so tahu lah Ketika Amar bin As jadi gubernur Mesir Satu hari Amar bin As santai-santai di depan istananya yang megah dan mewah Dia lihat di seberang istananya ada gubuk reyot punya orang Yahudi Amar bin As panggil ajudannya Ajudan Itu di depan istana saya gubuk punya siapa itu? Yahudi pak Panggil Yahudi, bawa ke sini Dipanggil Yahudi dihadapkan kepada Gubernur Ammar bin As Yahudi Saya Tuan Gubernur Itu di depan istana saya gubuk reot punya kamu ya Bener Tuan Gubernur Sudah Kamu minta berapa nanti akan saya bayar Karena di atas tanah kamu itu saya akan bangun masjid yang megah dan mewah. Ngomong saja Yahudi, mau berapa? Saya bayar. Saya nggak mau jual Tuan Gubernur. Saya ganti rugi dua kali lipat. Saya nggak mau Tuan. Saya ganti rugi tiga kali lipat. Saya tetap nggak mau jangankan ganti rugi tiga kali lipat sepuluh kali lipat juga saya enggak mau dia lihat gubuk reotnya digusur di bolduser sama Satpol PP berlinang air mata Yahudi melihat gubuknya digusur dalam hati Yahudi berkata begini jadi nasib rakyat kecil Diperluinnya pada saat pemilu doang. Dulu wah, mama, waktu musim kampanye, oh, diangkat-angkat rakyat kecil. Begitu udah jadi pejabat, tetap aja rakyat digeser-geser juga. Berlinang air mata Yahudi ngelihat rumahnya digusur. Akhirnya Yahudi sadar. Eh. Amar bin Askan cuma seorang gubernur. Di atas gubernur masih ada jabatan yang lebih tinggi lagi, yaitu presiden, khalifah. Ah, saya mau lapor sama Khalifah Umar bin Khattab. Bapak Ibu saudara-saudara, Yahudi ini belum pernah ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dia nggak tahu wajahnya Khalifah Umar kayak apa Tapi karena nekat mau menuntut keadilan Berangkat dari Mesir ke Madinah untuk berjumpa dengan Khalifah Ketika sampai di depan gerbang kota Madinah Ini Yahudi celingak-celinguk Dia lihat dari jauh ada orang laki sedang berteduh di bawah pohon korma Dia hampiri kemudian dia tanya. Selamat siang, Mas. Siang. Mas kenal dengan Khalifah Umar bin Khattab? Kenal. Istananya terbuat dari apa, Mas? Istana Umar bin Khattab pondasinya bertaburkan mutiara iman. Temboknya berlapiskan akhlak Dan kubahnya bermahkotakan tawatu Itulah istananya Umar bin Khattab Wah hebat ya khalifah oh oh. Kalau pengawalnya khalifah Umar Banyak mas Banyak Pengawalnya Umar bin Khattab Fakir miskin Yatim piatu Orang tua jompo Janda-janda Tua Janda muda sehingga usah dipikirin banyak itu dewan penyantunnya itu. Itulah pengawalnya Umar bin Khattab. Wah, pengawalnya banyak ya, Mas. Mas ngomong-ngomong, orang kaya saya, rakyat kecil bisa nggak ketemu sama Khalifah Umar? Bisa. Di mana saya bisa ketemu Khalifah, Mas? Di sini. Kapan, Mas? Sekarang juga. Jadi mas, mas Iya Saya Umar bin Khotob Ada apa kamu cari saya Pak Saya datang jauh-jauh dari Mesir Di Mesir gubernur bapak yang namanya Amar bin As Bertindak zolim Zolim bagaimana Saya punya gubuk Di atas tanah saya katanya dia akan bangun masjid yang megah dan mewah. Dia mau beli, saya nggak jual. Eh tahu-tahu rumah saya digusur. Makanya saya datang ke sini ini, nuntut keadilan. Baik, Yahudi, kamu lihat di sebelah sana itu ada tempat sampah. Lihat pak. Ah, tolong ambilkan saya sepotong tulang ontak. Yahudi bingung datang mau nyari keadilan, malah disuruh nyari tulang korek-korek tempat sampah, Yahudi dapat sepotong tulang ontak diberikan kepada khalifah Umar khalifah Umar mencabut pedang dengan ujung pedang beliau torehkan garis lurus tepat di tengah tulang setelah itu diberikan tulang tersebut kepada Yahudi Yahudi, sekarang kamu bawa tulang ini pulang ke Mesir, kasihkan gubernur saya Ammar bin As Nih Yahudi makin bingung Kata Yahudi, Pak, saya jauh-jauh dari Mesir mau nyari keadilan Kalau disuruh nyari tulang, di Mesir juga banyak, Pak Sudah Yahudi, nggak usah banyak ngomong, bawa pulang ''Kasihkan tulang ini kepada gubernur saya, Amar bin As!'' Ulang Yahudi Sampai Mesir, dia langsung ke istananya Amar bin As Selamat siang Tuan Gubernur Siang Amin. Yahudi Ada apa? Ada oleh-oleh Dari mana? Dari khalifah Umar bin Khattab. Oleh-oleh apa? Tulang Begitu melihat tulang tersebut Gubernur Amar bin As mukanya pucat Keringat dingin bercucuran dari sekujur tubuhnya Ngelihat tulang, muka pucat, badan keringatan Yahudi malah tambah bingung Kata Yahudi, hm, baru tumben saya ngelihat gubernur Ada gubernur takut sama tulang Walhasil Yahudi memberanikan diri bertanya kepada Gubernur Ammar bin As Tuan Gubernur Kelihatannya Tuan takut banget ngelihat tulang Memang apa sih pesan yang terkandung dalam tulang Yahudi ini tulang bukan tulang sembarangan Seolah-olah khalifah berpesan dua hal kepada saya Pertama Seolah-olah khalifah mengatakan Hey, Amar bin As Kalau kamu Tidak sanggup berbuat adil Kepada rakyatmu Kalau kamu tidak sanggup berbuat Adil kepada rakyatmu Ingat Amar bin As Satu saat kamu bakal Jadi tulang kayak begini Yang kedua seolah-olah Khalifah berkata Amar bin As Jangan mentang-mentang Kamu lagi jadi pejabat Lalu berbuat seenaknya kepada rakyat Kalau kamu zolim kepada rakyat Nanti pedangku yang akan meluruskan kamu Dua inilah seolah-olah khalifah memberikan peringatan keras kepada saya Nah Yahudi sekarang ini tanah dan rumah kamu saya kembalikan Saya tidak akan lagi berani membangun masjid Di atas tanah yang tidak kamu jual Saya kembalikan hak kamu Yahudi malah melongo Kata Yahudi Pak saya baru tahu Kalau Islam itu sangat adil Walaupun saya orang Yahudi Tapi perkara saya dimenangkan dalam pengadilan Islam Saya baru ngerti bahwa Islam adalah agama yang sangat adil Maka mulai saat ini saksikanlah Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Yahudi masuk islam Gara-gara hukum dalam islam Berpijak kepada nilai kebenaran Bukan milik golongan Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin Yang saya hormati Hukum harus jadi panglima Hukum jangan sampai tebang pilih dan pandang bulu Selama ini kan sayangnya Hukum di negara kita ini sering tebang pilih dan pandang bulu Orang sering ngomong di Indonesia banyak pengadilan Tapi susah nyari keadilan Kenapa? Karena hukumnya pandang bulu Kalau hukum pandang bulu tentu yang enak yang banyak bulunya siapa? monyet sayangnya di negara kita kan selama ini hukum seperti pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas kalau rakyat miskin yang salah hukum cepat-cepat ditegakkan Tapi kalau yang kaya dan berkuasa salah Hukum sering pura-pura tidak tahu Maka konsep dalam ajaran agama Islam Hukum berdiri di atas nilai kebenaran Bukan milik pribadi Bukan milik kelompok dan golongan Bukan juga milik agama Dia berdasarkan nilai-nilai kebenaran Ibu bapak, saudara-saudara Nah, dengan adanya sifat toleransi di antara kita, diharapkan kita bisa hidup berdampingan baik dengan saudara kita seagama maupun saudara kita sebangsa dan setanah air. Saya kembali. Malam ini kita memperingati Maulid Baginda kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pencetus kerukunan yang sangat luar biasa Tidak lain dan tidak bukan baginda kita Nabi Besar Muhammad Bagaimana orang-orang Nasrani Bagaimana orang-orang Yahudi Mereka dilindungi dalam perjanjian Madinah Bagaimana membangun kekuatan uhwa Islamiah antara kaum muhajirin dan kaum ansor ketika peristiwa hijrah umat Islam ke Madinah. Sebab itu sudah sangat sepantasnya kita umat Islam menjadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam idola panutan contoh Kehidupan kita di alam dunia Lebih-lebih di alam akhirat nanti Amin Ya Rabbal Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini Yang sayangnya kepada umat dan rakyat Dari dunia sampai akhirat Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya ingin menyampaikan beberapa bukti saja Bahwa Nabi itu cintanya kepada kita luar biasa Pemimpin di dunia ini Tidak ada yang cinta kepada umat dan rakyat Dari dunia dan akhirat Kecuali pemimpin kita Baginda Nabi Muhammad Biasanya pemimpin-pemimpin kita Cinta sama rakyat kalau cuma mau pemilu doang Mau pilkada baru sering datengin rakyat Pidato di tengah-tengah rakyat Saudara-saudara rakyat nanti pilih saya jadi pemimpin ya Kalau saya jadi pemimpin saya akan bawa tiga perubahan Pertama saya akan berantas korupsi Yang kedua saya akan sejahterakan warga desa Yang ketiga saya akan tegakkan keadilan Belum jadi pemimpin Begitu jadi pemimpin janjinya malah dibalik Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat banyak Sekarang malah menambah kesengsaraan rakyat Kita ini warga desa Windu Haji Orang sering ngomong Kita rakyat sekarang ini Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga Jatuhnya saja sakit Sudah gitu ketimpa, ketimpa tangga pula Walaupun harga BBM sudah turun tapi harga-harga kebutuhan hidup yang lain melonjak tinggi. Bu? Bu? Ibu dikasih uang sama suaminya 5000 suruh belanja dapat apa? 5000 beli apa? Semua harga naik, betul ya Bu, ya? listrik naik nih listrik, minyak goreng naik, daging naik, telur naik, susu susu. Ngelemle Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat Sekarang malah menambah kesengsaraan rakyat Janji yang katanya mau memberantas korupsi Eh korupsinya malah berjamaah Dulu rajin teriak-teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi Sekarang korupsinya lebih gila dari yang diteriakinnya dulu Janji yang katanya mau menegakkan keadilan Sekarang malah jual beli keadilan Tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini Yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat Ayo kita lihat Pertama bukti cinta Nabi kepada kita Untuk ukuran hidup orang Windu Haji Nabi Muhammad itu hidupnya sederhana Rumahnya kecil Tidurnya di atas pelepah daun korma Kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia sarapan paginya seteguk air zam-zam sepotong roti kadang 1-2 butir korma dalam kesederhanaan hidup baginda Nabi Allah pernah menawarkan wala sawfayu'tika rabbuka fathardo Muhammad apa saja yang kamu minta Allah akan berikan asal bisa membuat hati kamu senang Kamu mau apa Muhammad? Ngomong saja. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya udah terusin aja sendirilah. <tuh> Ngomong saja Muhammad. Kamu mau apa? Allah yang nawarin mendapat penawaran begini dari Allah, apa jawab baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah. La arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, berikan saya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas tapi itu semua tidak akan mampu membuat hati saya senang, selama masih ada satu saja umat saya yang nyangkut di neraka. Berikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu semua tidak membuat hati saya lapang, selama masih ada satu umat saya yang tertinggal di neraka. Walhasil, Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam Lebih memilih hidup sederhana Mementingkan kita umat Daripada bergelimangan harta Pangkat dan jabatan Ya bu Ya bu Satu Bukti Nabi cinta kepada kita Yang kedua Ketika tanggal 12 Rabi'ul awal Tepatnya hari Senin Sama seperti hari ketika beliau dilahirkan ke alam dunia Allah memberikan perintah kepada malaikat maut Israel labaik baik ya Allah Turun ke alam dunia Ambil ruh kekasihku Muhammad Cabut nyawanya pelan-pelan Baik ya Allah Turun Malaikat Izrail ke alam dunia ditemani dengan malaikat Jibril. Nabi ngelihat sebelah kanan malaikat Izrail, ngelihat sebelah kiri malaikat Jibril, beliau berkata, "Jibril, apakah sudah dekat ajal saya?" "Sudah Muhammad, ajalmu sudah dekat." "Ah, kalau memang ajal saya sudah dekat, Jibril," ahbirni mali indallahi minal karamah Jibril tolong kabarkan kepada saya kemuliaan apa yang saya akan terima begitu saya menghadap Allah kata malaikat Jibril oh kalau itu enggak usah khawatir Muhammad inna abu abbas sama qatfutihat sesungguhnya pintu langit sudah terbuka Para malaikat dan bidadari sudah menunggu dan menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah. Itu saya ya Jibril. Iya. Kalau umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Ya Allah. Saudara bisa bayangkan. Malaikat dan para bidadari sudah menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhnya yang suci Tapi baginda Nabi masih sempat berkata Umat saya bagaimana Jibril? Umat saya Umatmu nggak usah khawatir Muhammad Allah memberikan jaminan Ini haram tul jannah ala sa'iril umam Hatta tadkulaha ummatuka Sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain Sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya Amin ya Robbal. Jadi ibu bapak, saudara-saudara enggak usah khawatir Walaupun kita ini umat paling akhir Tapi nanti di akhirat kita akan mendapat keutamaan karena jadi umat baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kita akan mendapat keutamaan dibangkitkan lebih dulu dihisab lebih dulu lewat sirotol mustaqim lebih dulu masuk surga lebih dulu kalau toh harus mampir ke neraka juga lebih ya resiko. Ho, jangan mau enaknya aja. Umatmu gak usah khawatir Muhammad, Allah sudah memberikan jaminan. Ah, kalau memang begitu Jibril, ayo sekarang saya ikhlas, saya ridho. Silakan malaikat maut cabut ruh saya. Mulai prosesi pencabutan ruh baginda kita. Naik ruh itu ke lutut Dari lutut naik ke pusat Dari pusat naik ke dada Dari dada naik ke tenggorokan Ketika ruh baginda Nabi sudah sampai tenggorokan Beliau berbisik Di telinga Sayyidah Fatimah Tiga kalimat Sebelum ruh Nabi lepas dari jasadnya assholah salah, as -salah. An-Nisa itakun nisa ummati ummati selesai nabi membisikkan tiga kalimat les nabi wafat untuk selama-lamanya menghadap Allah Azza wa Jalla Tiga kalimat ini yang sempat direkam oleh telinganya Sayyidah Fatimah Assholah An-Nisa Ummati Ayo kita lihat sekarang As-sholat as Solat as Dirikan solat Solat Kerjakan solat Bapak ibu saudara-saudara Ibadah-ibadah yang lain Allah menurunkannya melalui perantara malaikat Jibril Tapi ibadah solat Allah menurunkannya langsung kepada baginda kita, Nabi Besar Muhammad. Itulah keutamaan ibadah salat Ayo kita renungkan. Sehari semalam, Allah memberi kita waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam, Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor. Yaitu lewat salat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung Saudara, solat itu yang bagus Taruhlah sekali solat Waktunya 10 menit 10 menit itu solat Sudah bagus bener Yang sedang-sedang Taruhlah waktunya 5 menit Yang kilat khusus 2 menit Ini cepat Perangkonya gambar geledek soalnya ini Kita ambil yang tengah-tengah saja Sekali sholat 5 menit 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit Sisanya 23 Jam 35 menit Silahkan kau gunakan untuk keperluanmu Cuma 25 menit Allah minta kita lapor Ini saja masih banyak diantara kita Yang belum mengerjakannya Betul? Sebab itu mencintai Baginda kita Maulid memakmurkan masjid dengan solat berjamaah Saudara Solat itu melatih kita umat islam Untuk punya sifat tawadu Rendah hati Tidak melonjak menjadi manusia Yang angkuh dan sombong Kita lihat Anggota badan kita yang paling tinggi Dan mulia adalah kepala Saya tanya Kepala kita mahal apa tidak ini mahal apa tidak mahal apa buktinya tanya sama Pak Kades Kades nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala belum pernah ada di KTP foto gambar dengkul kita lihat anggota badan yang begini tinggi mulia dan mahal begitu sujud menghadap Allah adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah yaitu telapak kaki betul apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini kita ngerasa banyak harta jadi orang kaya sombong enggak pantas dong Kita ngerasa kita berkuasa punya jabatan sombong, nggak pantas, dong. Kita ngerasa alim, pintar, sombong, nggak pantas, nggak pakai dong lah. salat mengajarkan kepada kita umat Islam jauh dari sifat sombong, lupa diri dan lupa daratan. Harusnya punya sifat tawadhu. As-shala, as, -sholah, as -sholah. Yang kedua, kalimat yang terakhir diucapkan Baginda Nabi An-Nisa, itakun nisa wanita lindungi jaga muliakan kaum wanita. Bu. Bu. Ibu-ibunya hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi. Ayo lihat sejarah. 15 abad yang lalu sebelum baginda lahir nasib wanita sangat menyedihkan dunia ketika itu cuma ada tiga peradaban besar Romawi, Yunani, dan Asia Tenggara di Romawi sebuah keluarga boleh memperjualbelikan anak gadisnya di Yunani seorang suami bebas memperdagangkan istrinya di pasar na'uzubillah amin Bahkan di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina, itu pernah membangun istana dengan seribu kamar. Kenapa? Karena istri raja seribu. Istri raja seribu. Huh, saya nggak bisa pikirkan, kalau raja istrinya seribu, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Nah itu. lahir baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat harkat martabat kaum wanita bahkan satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari baginda nabi kaum ibu bu bu ibu sudah dijamin masuk sorga oy oy Dijamin masuk sorga Pak Pak Bapak enggak dijamin Kasian deh lo <lu>. Kata Nabi ayyumam ra'atin mataj Wadaw juha'an haradin Dakhlatil min ayyibabin jika seorang istri meninggal dunia suaminya Ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri maka si istri disuruh masuk sorga milih lewat pintu mana saja enak apa tidak? ibu mau masuk sorga? yang jawab 20 orang ibu mau masuk sorga? ingat kuncinya Ridho suami <tuk> Pak Pak saya tanya bapak-bapaknya kira-kira kalau istrinya meninggal dunia bapak Ridho apa tidak pak <tuk> kawin deh <tuk> selama suami tidak melanggar perintah Allah istri taat kepada suami itu nilainya ibadah bu, bu ingat ya ketika seorang wanita bersuami maka hal pertama yang harus dia dapatkan adalah izin suaminya Jangankan amalan-amalan mubah Amalan sunnah dikerjakan tanpa seizin suami Bukan pahala yang dia dapat kemungkinan dosa Kenapa? Tanpa seizin suami Jelas? Jelas? Saya tanya ibu-ibu Windu Haji ini Baca Al-Quran hukumnya apa bu? Sunnah Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa bu? Wajib Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Ah pinter sudah Umpama besok abis zohor Ibu di rumah baca Quran Suami dari dalam kamar dehem İbu tahu maksud deheman suami tutup Qurannya Sadaqallahul azim Insyaallah pahala bacaan Qurannya dapat Pahala menuhi panggilan suaminya juga dapat Cuma kasihan malaikat liar, Kata malaikat iya awewe ngaji model naon Sebab itu rida suami, selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, mudah-mudahan lipatan ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam bukan agama yang mengajarkan cuma sepihak. Islam mengajarkan suami dan istri dalam menempuh rumah tangga bahagia. Kalau istri diwajibkan taat kepada suami, suami juga harus tahu dan ngerti kondisi istri. Betul, betul. Kadang-kadang yang namanya suami mentang-mentang jadi kepala rumah tangga lalu egois diktator otoriter mau menang sendiri sabar pak nanti ada gilirannya tenang dulu tenang <laughs> pengen punya istri cantik tapi uang belanja nggak dikasih itu istri suruh bebedak pakai areng Kasih istrinya uang, belanjakan, jangan pelit. Bu, Ibu mau tahu ciri-ciri suami pelit? Mau tahu? Ciri-ciri suami pelit biasanya kalau buka dompet miring, Bu. Pengalaman-pengalaman Islam mengajarkan kedua-duanya, tetapi yang lebih diutamakan, diajarkan lebih dahulu adalah para suami. Sebab ia kepala rumah tangga. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami itu nilai pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda. Mudah-mudahan nih yang hadir semua di sini istri-istri soleha calon-calon penghuni sorga apalagi saya lihat ibu-ibunya yang hadir cantik-cantik walaupun keujanan tapi bedaknya nggak luntur uh, bedaknya saya yakin macem-macem ini ada yang pakai bedak mebelin Revlon, pipa paralon nih mau ngaji bareng Pak Kepala Desa saya yakin ibu kita nih wangi-wangi semua ini betul ya cuma sayang ibu-ibu kita lebih sering wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah ngaku aja loh lah biasanya kalau mau kemana-mana wangi mau arisan wangi mau kondangan, wangi mau pengajian, wangi mau tidur sama suami bau mentang-mentang mau tidur sama suami kaki bau minyak tawon badan bau remason naik ke leher bau autan dicium sama suami, kata suami neng lu bau jurik Tu ibu-ibu Jakarta, ibu-ibu Windu Haji, Insya Allah, sama. <laughs> Tapi biar bagaimanapun kaum bapak nih, Pak, Pak, biar bagaimanapun kita nih kaum bapak harus mengakui bahwa yang paling sayang sama anak kita umumnya kaum ibu. Bapak kurang tapi sayang sama anak. Apa buktinya Bapak kalau makan di mana saja dia nggak pernah ingat sama anaknya? Tapi ibu makan di mana saja pasti yang diingetin anaknya. Betul? Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngumpetin makanan. Habis habis gua angkat gua banting sekarang. Ibu wafat saudara-saudara. An-Nisa nisa wanita lindungi jaga muliakan kaum wanita. Yang ketiga ummati ummati. Ini kalimat terakhir ketika ruh akan keluar dari jasad baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sepanjang sejarah kehidupan manusia Seorang pemimpin Seorang presiden Seorang kepala negara Yang ketika ajal datang menjemput Di akhir ucapannya Menyebutkan rakyatnya Menyebutkan negaranya Kecuali baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di penghujung ajal Nabi tidak nyebutin istrinya. Nabi tidak nyebutin anaknya. Nabi tidak memanggil-manggil Hasan Husain sebagai cucunya. Nabi juga tidak nyebut bangsa Arab sebagai kebangsaannya. Tapi yang terakhir disebutkan oleh Baginda Nabi, kalimat yang keluar dari mulutnya dari bibirnya yang mulia adalah kalimat ummati ummati. Kita semua ini umat baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan rintikan hujan yang turun malam ini Menjadi saksi di akhirat Bahwa kita memperingati maulid ini niatnya karena Allah Dan cinta kepada baginda Nabi Agar kelak di akhirat nanti Kita dibangkitkan di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu bapak sudah jam 8 lewat 3 jam setengah saya harus melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bandung karena besok pagi saya harus ada di nagrek di salah satu pondok pesantren Mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan membaca suratul Fatihah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah amin Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatiha. Allah bila'i binasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumidin. İyiken ambudo, iyiken astayın, rinasiratul mustaqim, siratul lazim nam taadeeh. Estağfurullah alažim, estağfurullah alažim, estağfurullah alažim. Awwalu billahi min as Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Allahumma salli wa sallim wa ala sairina Muhammad wa ala ali Allahumme cealna ja minas suada il makbulin wala tealna minal askiya il mardudin Allahumme erhamna feinnake hayrur rahimin Allahumme ensurna feinnake hayrur nasirin Allahumme erzukna feinnake hayrur razikin Allahumme gfir lana feinnake hayrur ghafirin Allahumme eslih ma fi salahihi salahul muslimin wehlik ma halakihi salahul muslimin Allahum aizal islama wal muslimin Allahum aizal islama wal muslimin Allahum aizal islama wal muslimin afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilah la ilahe illallah Muhammedur rasulullah alayhi ve rahmetullahi ve berekatuhu alayhi nub'asu inshallah min al-aminin min al-aminin min al Rabbim fir lana wa liwalidina wa lijamil muslimina wal muslimat wal wa mu'minina wal wa mu'minat al-ahyai minhum wal wa amwad Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurata ayun wa ja'alna lil muttaqina imamah Rabbana atina fidunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakirna azabanar wa sallallahu ala sayyidina muhammadu wa alihi wa İni saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih mohon maaf. Wallahul muafiq ila aku tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.